Yuk kita panggil sama-sama Artis idolanya Jawa Timur Bro Ada Ramayana juga ada Max Don't Siapa dia yang ngerepukan Ellie Masih bersama Aurora Liru <guluk>